Asli kelahiran kota Pudak Gresik Saiki West pindah no kediri ya Arjunone Jawa Timur toh! ada Ramayana juga ada Rendy Soteng siapa dia kalau bukan Bertha Pohon dengan hormat lagi sangat, ya. Saudara-saudaraku sudah sudah sudah sudah ya. Malam hari ini ciptakan suasana yang aman, tertib dan terkendali, ya. Karena yang bergabung dengan anda banyak sekali satuan reserse, satuan puser, satuan intel sengaja siaga menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali sudah ditempatkan di titik-titik yang rawan, ya. Kalau panjenengan membuat onar ya sangat berbahaya dengan panjenengan. Sudah sudah sudah sudah sudah ya, baik saudaraku ya. Don't go I guess I'm bored of the limbo. Oh, I guess I'm No, it's No, I'm gonna move karos no Yo, way to go No, I don't look like at You're my remote. كما رحم الله وا